Mitra bisnis, dalam upaya penyelamatan Mahkamah Konstitusi, Presiden SBY berencana mengeluarkan perpu mengenai mekanisme seleksi Hakim Konstitusi. Sejumlah pihak meminta agar setidaknya 5 tahun sebelum mencalonkan diri sebagai Hakim Konstitusi, para calon tidak bersinggungan dengan praktek politik. Dan untuk mengulas lebih lanjut mengenai hal ini, Segera kita berbincang dengan Faisal Basri. Pak Faisal, apa komentar Anda dan apa saran Anda terkait perekrutan hakim MK selanjutnya, Pak? Nah, jadi saran saya di kemudian hari itu, kalau Mahkamah Konstitusi punya 10 hakim ya, atau berapa lah ya, Hakim konstitusi itu dilakukan dua tahap lah ya, jadi jangan diganti semua, jadi penggantiannya itu paruh waktu, sehingga proses penggantiannya itu tidak baru semua gitu. Nah jabatannya diperuntukkan bagi hakim-hakim atau intelektual di bidang hukum yang sangat senior, jadi kalau di Jerman itu paling muda usianya 70 tahun. jadi dia sudah senior tapi kan akan harapan hidup di sana tinggi. Nah di sini anak-anak muda yang masih bergajulan begitu dalam tanda petik ya, sudah menduduki posisi terhormat, wibawanya aja tidak ada. Saya diceritakan oleh Pak Jimli, di Pak Jimli waktu ke Jerman itu dia kaget gitu yang paling muda 70 tahun gitu. Nah jadi paling senior sudah teruji sepanjang hidupnya bahwa dia bersih Nah, itu yang menyeleksi ada tim khusus begitu dan disampaikan kepada presiden. Jadi kalau misalnya 55 ya, 5 disampaikan pada presiden. Nah, presiden kan mengajukan kepada DPR bukan di fit and proper, tapi dikonfirmasi. Kalau fit and proper kan dia panitia seleksi. Anggota DPR itu tuh, tidak punya kompetensi untuk mengajukan fit and proper. Wong oh, dia tidak fit dan tidak proper. Iya kan, jadi konfirmasi Jadi dibedahlah Misalnya satu calon hakim ini dibedah Apa ada cacatnya, ada apa segala macam gitu ya Nah kalau tidak memenuhi syarat di mata DPR Dikembalikan calon itu kepada presiden dan presiden mengajukan calon lain Tapi bukan bagi-bagi jatah di DPR itu Kalau sekarang kan ada 10 calon dipilih 5 Ya itulah pasar korupsi itu Jadi DPR itu tidak diberikan hak untuk mengajukan fit and proper test, tapi konfirmasi kalau dia cacat, kalau dia ada informasi yang buruk di masa lalu atau secara ideologis bertentangan dengan undang-undang dasar, kembalikan, dibatalkan. Presiden harus mengajukan calon yang lain, bukan dengan memilih. 5 dari 10, pada umumnya begitu. Jadi Presiden wajib untuk menyampaikan 2 kali lipat dari jumlah calon. Nah itu yang tidak benar. Demikian Faisal Basri, saya Mandariska.